Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buya e, Kita kan tinggal di Pulau Jawa e, Pernah Melakukan ini Buya Kekah Di luar sambal goreng dan lain-lain Harga A misalnya Misal ya 5 ribu harga B 4 ribu harga C 3 ribu Yang sudah kami ambil itu harga paling A Paling, paling Ya itu Nah sekarang saya kan berpikir Karena itu tempat akekah itu tuh pakai nama Islami, saya udah percaya banget banget gitu percaya. Akhirnya saya tinggal bayar sekian, e, karena saya nggak pinter masak, sekalian jadi masakan kan bu ya. Terus udah gitu, hmm, pada saat penyembelihan saya lihat ternyata kok e, harga apa namanya perempuan saya tuh nggak mau protes bu ya loh enggak. kan untuk korban kambing kan harus kambing jantan dalam hati saya cuma sudah kepalang tanggung jadi ya sudahlah itu kambing perempuan disembelih dua ekor karena anak laki-laki nah eh, saya terus terang nggak tahu karena baru keluar Jawa di tempat itu akhirnya eh, inilah digelar akekah digelar akekah itu ternyata di sana itu mencari orang miskin itu susah bu ya jadi Kan semestinya tuh untuk orang miskin ya Akekah itu sepertiganya kali untuk untuk kita, saya nggak tahu. Tapi yang jelas sepengetahuan saya itu susah nyari orang miskin. Tamu-tamu dari anaknya <tuk> itu dikit, Bu ya. Gitu. Terus kalau misalnya diulang lagi ekonomi anak saya juga rumah juga masih ngontrak gitu. Baik, Jadi baik, bagaimana, Bu ya? ya? Masuknya sedekah atau sudah akikah? Itu kasihan bayinya gitu, Bu ya. Kambingnya perempuan sekali lagi. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eka boleh kambing perempuan, kambing banci. Korban juga boleh kambing perempuan, kambing banci kalau ada. <laughs> Supaya tidak salah paham di masyarakat, saya tegaskan begini tuh. Siapa yang mengatakan harus kambing laki-laki? Tidak ada yang harus mengatakan kambing laki-laki. Oh, boleh, bukan sangat boleh. Boleh, boleh, enggak ada masalah. Jadi boleh. Nah. Tidak harus kambing laki-laki, boleh? Kambing perempuan juga boleh, Akekah juga boleh, ya. Hanya umumnya... Oh, lagi. Akekah maknanya adalah untuk mensyukuri, bahasanya saat itu dia telah diberi oleh Allah karunia seorang ah, anak undang kiri-kanannya agar tahu itulah anakku. Jangan sampai tiba-tiba loh kok punya anak, kapan kelahirannya? Nah, jadi makanya Akekah itu adabnya kita masak undang tentang kaya dan melarat. Boleh makan di situ. Nah ini, ya, Baik. Nah, itu tadi, kaya melarat boleh. Makan barang diundang, kalau bisa dibawa ke rumah. Kalau bisa. Kalau tidak bisa mungkin karena kita sibuk orang kantor. Eh buru-buru masak di rumah undang orang, rumah kontrakan sempit. Eh, Sudahlah, bagi-bagi boleh. Ya, utamakanlah orang fakir yang mereka jarang makan enak hari ini yuk. Kita ajak makan enak. Kalau ada orang kaya datang, boleh orang kaya makan bersama mereka. Wallahu alam biswab.